Mitra bisnis, perihal masalah BBM bersubsidi, selain menaikkan harga, pemerintah mulai Juli mendatang juga akan membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh motor dan mobil pribadi. Motor dijatah 0,7 liter per hari, sedangkan mobil 3 liter atau setara 90 liter per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Pak Wendo, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Ya, kalau saya lihatnya pemerintah ini serius banget sih, gitu aja. Kan udah mau naik, mau enggak, mau naik, mau enggak, ini nanti Juli. Pasti enggak, Juli ada belum tentu, kita lihat aja nanti juga. Dan yang kedua, ini pemerintah ini, sekarang ini, kayaknya senang ruwet gitu loh. Jadi ruwet ruwet dibikin sendiri gitu, mau naikin, didatah begini, 0,7 liter. Ini kan bikin masalah. Atau mobil di sini kontrolnya aja bikin masalah. Belum lagi sistem-sistem orang Indonesia kan lebih kreatif kalau ngakalin gitu-gitu. Artinya, ini memang kebijakan yang sama sekali tidak bijaksana, ya bikin masalah baru gitu. Kayak istilah saya dulu kayak bikin aturan 3 and 1 yang menghasilkan bukannya mengatasi kemacetan atau terutama menyadarkan masyarakat supaya tidak macet, tapi yang lebih muncul adalah kasus kepitriin bahwa polisi-polisi gini ini polisi-polisi menurut saya polisi-polisi yang tidak tuntas. Polisi-polisi yang malah membebani masyarakat selain kenaikan harga itu sendiri. Berarti kenaikan BBM ini pantas untuk dilakukan ya, Pak? Ya, kalau itu kaitannya APBN, iyalah kita semuanya bayangkan, rakyat terdilada yang paling menderita, paling terkena itu mengatakan iya, paling tidak tidak terlalu marah. Itu ada kan itu modal luar biasa kebetulan luar biasa. Nggak ada pemerintah dapat dipercaya gitu oleh masyarakatnya. Bahwa, wah oh, ini bahwanya ada. Adalah yang tidak setuju, ada demo kecil-kecilan atau ada besar. Nggak apa-apa. Akhirnya kan akan terus disini sih kalau itu memang nantinya untuk kesejahteraan Dan nggak usah dijadiin ada apa, kayak PLT, kayak apa. Nggak ada, masyarakat butuh itu butuh itu. Mereka akan tahu bahwa itu nanti bohong, nanti itu bagian dari kampanye nanti. Paling nggak pengawasannya juga lebih buruk. Udahlah, pemerintah bekerja dengan jujur. Baik, dan terbukti, udah. Bagaimana Bapak menilai angka dari kenaikan BBM sendiri? di mana bensin akan menjadi 6.500 dan solar 5.500? <inaudible> ya, itu kan sekarang kita ini. Saya itu sangsi memiliki, mau benar-benar memperkakan begitu apa enggak. Karena ini bisa beda lagi. Menjelang Juli ada lagi urusannya. Oh enggak, 6.500, tapi itu 7.000, atau malah 6.000, atau 6.200. Kan bikin sengsara mereka sendiri, kan gede depot sendiri. Ya putusin-putusin 7.000 media dan mengumumkan hiktaragannya gitu dan tidak ada suara-suara sember untuk itu malah mereka mengusulkan supaya APBN kita tidak terbebani yang begitu gedenya. Dan itu belum pernah ada rakyat ikut pikir APBN itu kan Baru sekarang ini kalau sudah nggak keterlaluan nggak mungkin lah ya. Kalau terkait rencana penjatahan sendiri, bagaimana menurut bapak? Bapak sebaiknya penjatahan itu dibatalkin aja. Nggak mungkin mereka bisa batasin catah gitu. Mereka batasin untuk bermain negeri aja. Nggak mungkin berhasil kan. Bermain negeri atau plat merah itu hanya boleh begini-begini. Nggak mereka itu aja nggak jalan kok. Itu kebijakan yang bikin masalah mereka sendiri. Tuh gitu kebijaksanaan itu mungkin maksudnya baik. Tapi kalau maksud baik kalau caranya nggak baik ya cara pencapaiannya nggak baik menurut saya ya gagal. Tak usah pakai gitu-gitu lah. Ada harga sekian tak terapkan dengan benar. Dana hmm. yang, tuh, tadi yang tuh, sini, untuk tadi itu subsidi itu pembangunan, kayak untuk rakyat udah loh. Semua ya, rakyat seneng. Dibandingkan dengan yang itu, perlawanan pengawas siapa yang mau ngawasi? Nggak mungkin ngawasi karyawan aja nggak bisa. Ngawasi yang sendiri-sendiri itu nggak bisa. Ngawasi mobil-mobil dinasnya sendiri aja nggak mampu. kok. Lalu yang ada adalah perlawanan rakyatnya itu. Nah, nggak mau begini, nggak mau begitu, gitu. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.